Wahydu Anna Muhammadan abduhu warasuluhu la nabiyya ba'dah. Kala Rabbu Najaalahu ala fil Qur'anil Karim. Ya ayuhal Ladinamanu taqulillaha hakatu qatih. Walla tamutuna illa wa antum muslimun. Faina asda kal Hadith Kitabul Allah. Waherul Huda Huda Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Washer al Amoor muhdathatuh. Fa inakula muhdathin bid'ah, wa kulabiatin zulalah, wa kulazulalah tin finar. Ehwatifillah, saudara saudaraku yang berbahagia, sebagai bagian dari ahlu sunnah. Sebagai bagian dari ahlu sunnah. Salafiyin Kita tidak hanya Berfikir bahwa Ternyata jumlahnya sedikit Karena sadar bahwa jumlahnya sedikit Karena memang sunnatullah demikian Yang betul-betul mencari dan Ingin Mencari uh, melaksanakan kebenaran atau kebaikan itu kapan pun dimanapun persentasenya pasti lebih sedikit jumlahnya kecil dari dulu sejak zaman para nabi sejak zaman para nabi demikian nah ketika kita menyadari bahwa jumlah itu sangat sedikit. Yang perlu dilakukan bukan hanya satu langkah. Apa, memotivasi. Kemudian apa, saling memberi semangat. Lalu tidak hanya sebatas mengkaji ayat-ayat maupun hadith-hadith Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang menjelaskan bahawa pengikut kebenaran itu sedikit supaya semangat gitu. itu cukup baik Alhamdulillah yang kita lakukan selama ini pun demikian nasihat itu yang selalu kita ingat karena jumlah kita sedikit tidak ada masalah unjangankan oh, kita ada seorang Nabi yang pengikutnya hanya tiga. Ada pula nabi yang lain dibangkitkan pada hari kiamat pengikutnya hanya ada satu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Wan Nabiyyu walisa ma'hu ahd. Hari kiamat nanti ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Yang tidak punya pengikut sama sekali. Atau kita tidak hanya membahas dan mengkaji hadith-hadith Nabi Muhammad ini salatu wasalam bahwa Islam itu dulu pertama kali statusnya terasing yang mengenal hanya sedikit yang berislam kemudian dianggap aneh wasayaudu ghariban kamabada'a dan pada akhirnya nanti Islam pun akan demikian adanya kembali dianggap aneh asing oleh kaum Muslimin sendiri. Lalu Nabi Muhammad ini sholatu wassalamnya katakan fatu bali luhuraba beruntung dan berbahagialah mereka yang terasing. Tidak sebatas itu sebenarnya. Saya ulangi kembali. Ketika kita menyadari bahwa jumlah ahlu sunnah secara hitung-hitungan dan angka ahlul haq yang betul-betul mencari kebenaran itu mana, mana, mana? Setelah dapat dipegang, tidak sekedar sadar, oh iya angkanya memang kecil, maka ayo sabar, saling menyabar-nyabarkan. Ya memang demikian Pengikut para nabi dan rasul pun Sedikit jumlahnya nah. Tidak sebatas itu Tapi ada langkah lain Ada langkah lain Yang Mungkin Sering terluput Barangkali jarang kita perhatikan bahwa meskipun sedikit secara angka dan jumlah persentasenya minim, sebagai ahlu sunnah harus mampu mewujudkan hidup yang rukun tenang dan damai itu yang kadang-kadang terlewatkan dari kita selama ini kita hanya berpikir ya memang begitu sih jumlahnya sedikit pengikut para nabi ya sedikit bahkan ada yang gak punya pengikut tapi kita lupa untuk melanjutkan penjelasan ya karena kita sedikit mestinya kan harus lebih kuat Karena kita sedikit Harusnya lebih solid Karena kita sedikit Maka kesempatan untuk Mengamalkan Arahan-arahan arahan Nabi Muhammad Tentang hidup saling bersaudara itu Jauh terbuka Dan lebih memungkinkan Kenapa? Ya karena kita sedikit Sehingga yang sangat menyedihkan itu Apabila Apabila setelah menyadari jumlahnya sedikit Tapi kok tidak solid Sudah sedikit ya. Tapi problem-problem yang sifatnya Sepele dan ringan itu Kenapa tumbuh subur Ini yang sangat menyedihkan sekali Apalagi Ikhwati filah rahimakumullah. Ahlu sunnah itu menjadi pusat perhatian. Di mana mana selalu jadi sorotan. Apapun yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu akan selalu dinilai oleh orang. Maka alangkah menyedihkan ketika ahlu sunnah dinilai ah, sesama mereka sendiri aja kayak gitu, ribut. Sangat menyedihkan sekali ketika kemudian dinilai ah Berjomba, rajin ngaji Tapi ternyata masalah diantara mereka Sifatnya pribadi Sampai mencuat seperti itu Yang lebih menyedihkan dari itu adalah Ketika Saudara kita Yang pada awalnya tertarik untuk belajar agama, mulanya simpati, karena oh masya Allah, dakwahnya mengajak kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mulanya senang, karena memperoleh penjelasan bahwa dakwah ahli sunnah itu dakwah yang ilmiah. Tidak boleh orang sembarang berbicara. Tidak bisa. Seseorang itu asal berpendapat. Masing-masing dituntut buktikan dalilnya. Apa dasar hukum Anda mengucapkan ini? Anda berbuat seperti ini. Tertarik dia, masya Allah, ilmiah banget nih. Patokannya bukan pada tokoh, figur orang, bukan, tapi dalil seneng, iya kan? yang sangat menyedihkan ketika uh, ada orang semacam ini, kemudian akhirnya memantapkan diri udahlah aku ikut ngaji sama mereka, kajiannya luar biasa, mengajak kepada Quran dan Sunnah, sifatnya ilmiah, tidak terikat dengan figur orang tertentu. Tapi yang paling dikedepankan adalah dalil. Senang dan tertarik. Kenapa? Karena dia bisa membaca. Dan menilai bahwa dakwah ahli sunnah tidak ada tendensi keduniaan sama sekali. Tidak ada tendensi jabatan, kedudukan seperti yang sekarang ini banyak diperebutkan oleh orang. Tidak ada tendensi harta. Om banyak yang udah kerja kemudian keluar dari pekerjaannya. Tidak ada tendensi keduniaan. Ini nih bagus nih. Iya bagus. Tapi kita tidak masuk, mulai mengenal sedikit demi sedikit, akhirnya apa? Kecewa, namanya zaman manusia bisa saja kecewa ya. Kan? Dia kecewa. Kok gini sih dalamnya? Karena hanya karena masalah yang sepele kemudian ribut ini bertengkar sama yang ini, yang sana. Gak mau lagi berbicara sama yang sini Ketika ditanya Karena baru Dengan lugunya nanya Ada apa sih mas Masalahnya kenapa gak ngomong sama Dia itu ini Oh Urusannya spilling Tersinggung Dengan Sebuah ucapan yang Pernah dilontarkan Ini akhirnya kecewa Ya khawatir billah Rahimahkumullah Fakta-fakta yang seperti itu sangat menyedihkan sekali. Mestinya ahli sunnah itu menjadi teladan. Ahli sunnah itu harusnya ya, menjadi contoh dan pegangan untuk kaum muslimin. Dalam hal apapun, dalam bidang akidah, muamalah, ibadah, akhlak, perilaku, bahkan Aktivitas keduniaan. Mestinya ahlus sunnah itu jadi patokan. Oh, saya benar gini. Oh, seharusnya demikian. Nah. Ikhwatifillah rahimahni wa rahimahkumullah. Ya. Ini nasihat untuk kita. Karena judulnya Tausiah subuh. Ya kan? Nggak dikasih judul, bingung juga kita mau ngomong apa. Iya kan. Tapi saya ingin sekali pada kesempatan berbahagia ini untuk sama-sama evaluasi dan introspeksi diri, evaluasi dan introspeksi diri bahwa dalam kehidupan nyata yang selama ini kita jalani, selama ini kita jalani masih belum seutuhnya kita memperhatikan nasihat Nabi Muhammad SAW sehingga bukan hanya kadang tapi seringkali seringkali ya, muncul dari kita ya, sesuatu yang sebenarnya sudah harusnya ditinggalkan udah nggak udah nggak jambannya udah nggak levelnya lagi kita di situ kenapa urusan urusan sepele ya, urusan urusan sepele barakahlah hafidku dan ini bukan cuma di dalam internal kita tapi nanti akhirnya dipraktekan di semua aktivitas hidup kebahagiaan hidup itu sangat mahal sekali kebahagiaan hidup itu mahal sekali gak bisa dinilai jangan sampai kita merusak sendiri siapa yang merusak bukan orang lain yang merusak kita sendiri Ketenangan hidup itu Sangat mahal Jangan sampai ketenangan itu kemudian kita rusak ya. Yang merusak siapa? Kita sendiri Karena Salah dalam Mengambil sikap Contoh ini Ini kan sekarang awal musim hujan Awal musim hujan ya. Kita misalkan jalan Di Apa Jalan kaki lah Jalan kaki Orang naik motor atau mobil Kecepatan lumayan tinggi Di situ ada genangan air Dia libas saja genangan air Apa yang terjadi? Air yang menggenang tadi kan kemudian Nyiprat kemana-mana Di antara cipratan itu Nempel di pakaian kita Padahal pakaian baru dipakai Habis sholat jumat ya kan? Itu kan masalah sepele Ung oh, kita hidup udah bahagia udah tenang, jangan dirusak dengan marah dengan itu. Woi, kan gitu. Apalagi sampai nisuh misalkan, atau karena mumpung masih bisa dikejar orang kerikil leset Woi, kan gitu. Ya masalah kecil sebenarnya. Kena cipet ya udah. Pulang cuci selesai. Yang cuci juga bukan kita. Begini oh, ya. ya, kan Pak Indro ya? Jadi ya, ini uci permain suri kita di rumah. Kenapa kita rusak? itu kan masalah sepele, ya kan? Paham nggak maksudnya ini? Masalah sepele. Naik motor, bonjengan sama istri, istri kita hijabnya syari, alhamdulillah. Ya kan? Di perempatan sambil nunggu warnanya berubah ke hijau karena masih merah. Ya kan kita dengar nih, uh, terorisme yo, anehlah cuma ucapan orang, buat apa dipikir dalam-dalam, iya -dalam? kan? ada yang emosi kemudian terbalik, orang ngomong, siapa yang merusak ketenangan hidup kita? ya kita sendiri, buat apa dirusak? mudah diomongin orang selesai, alhamdulillah, iya kan? Yang istri juga jangan ngompor-ngompori, mas. Jadi pendekar, mas. Gitu. <SILENCIO> iya. Aku terus singgung, mas. Si kadong. Akhirnya terbakar juga emosinya, ya kan? Turun, tenang deh. Pendekar tenang. So, mau saya ngomong. Masalah sepele, itu sepele banget. Sangat sepele sekali. Ya kan? Ribut sama tukang parkir. Ya kan, ribut dengan tukang, tukang parkir. Di situ udah tertulis motor 2000, mobil 3000, kan gitu. Kita naik mobil nih, Pak Bendy, ya kan. Kita ngasih 5000. Dintenteni Randi Suzuki. Masyaallah. Masyaallah cuma urusan 2000 kita ribut sama tukang parkir, Gak level kan. Yang saya katakan tadi itu sudah mestinya kita tinggalin, udah. Kusengaji suwe kok urusan 2000 ribut. Masyaallah karena saya pernah menyaksikan yang seperti itu, mas. Allah saya bilang udah dijelaskan aja kenapa sih? Mungkin dia lupa, ya kan? Kita ngasih lima ribu, tapi kan dia ngambil sambil Pratrit-pratrit ya kan? Kita nganter Andy rongehu, mas. Allah. mas Allah, ribut, mas. mas Jori tolongehu, susu Andy. Sholawat. Itu udah nggak level lagi seorang salafi, ya kan? Sakit hati, tersinggung sampai dipikir jeru mergorong ewu, masya allah nggak level, betul nggak level. Ya. naik motor ini urusannya kan di luar rumah paling sering ya kan, ya dalam rumah banyak juga sih. Ya. naik motor ya kan, kita udah ngesin kanan nih mau ngambil kanan, Ceret, ini, ini. udah posisi udah di garis lurus putih itu, om kita udah Lihat spion kanan, spion kiri, depan juga aman. kan? Ya. Udah kayak gini, ternyata kita turunkan kecepatan kan. Turun. Ternyata dari arah yang berlawanan. Ya. Orang naik motor juga. Kecepatan tinggi, kita bingung. Ya. Mungkin ya karena banyak pikiran, terus diludahin orang. Cuh! Banyak gak kejadian seperti itu? Saya pernah juga menyaksikan seperti itu. Ngeludahin orang. Cukuh. Masya Allah Iya kalau yang diludahin kemudian bablas. Kalau membalik Itu yang saya sebut Barakallahu fiikum Itu hal-hal sepele yang mestinya Tidak perlu Kita jadikan alasan untuk kemudian Merusak ketenangan dan kebahagiaan hidup Kita sendiri usah lah. Itu terlalu hina Terlalu rendah untuk kemudian kita jadikan alasan apa, merusak kebahagiaan kita sendiri Nabi Muhammad alihi salatu wassalam itu pernah karena beliau seorang pemimpin yang baik berkeliling ada beberapa sahabat ikut mengiringi keliling kota Madinah dari satu kampung ke kampung yang lain mereka yang bertani, bersawah, berladang, mereka yang sakit dijenguk itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian melewati sebuah pasar. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis sahih di dalam as-sahih. Nabi Muhammad alaihi salatu melihat ada bangkai. Masih baru. Anak kambing cempe. Ya kan? udah mati. Kemudian kedua telinganya cacat, disebutkan di situ kecil. Artinya enggak punya telinga lah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berhenti di situ. Para sahabat ya otomatis ikut berhenti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza bidirham?" Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tanya, kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, sekitar beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan isyarat ke bangkai tadi. Ada tak yang mau membeli anak kambing yang sudah mati ini? Satu dirham aja. Nek bahasa nelayan Semarang sepuluh hewa murah kalemurah. Kambing sudah mati, dirganis sepuluh hewa. Kalemurah sepuluh hewa. Kenapa? Saking murahnya. Ada enggak yang mau ini? Satu dirham aja, 10 EW lho, murah. Kata para sahabat, siapa yang mau Rasulullah? Buat apa bangkai kok. Yaudah, kata Nabi Muhammad ini salatu wassalam, ada enggak yang mau gratisan ini? Rasah bayar. Gratis, mau enggak? Kata para sahabat Rasulullah, kalaupun masih hidup, belum tentu ada orang yang mau membeli, karena cacat. Lain sudah mati, sudah jadi bangkai, siapa yang mau? Ini metode Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk memahamkan satu materi. Pas masuk udah ini. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan tentunya kita pun demikian insyaallah bisa memberikan penilaian untuk anak kambing yang sudah mati cacat lagi. Ternyata enggak punya harga sama sekali. Iya di harga semurah apapun yang gak, gak patut karena apa? gak bisa dimanfaatkan bahkan lebih layak dikatakan apa? sampah ya kan? karena pasti bau harus kita buang atau mungkin kita kubur malah nambah beban malah nambah beban kita udah sepakat seperti itu tidak punya harga sama sekali Pada saat itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengatakan Wallahi laddunya Ahwanu indallahi Min hadha alaikum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyatakan demi Allah dunia ini isi dan semua kehidupannya lebih hina lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan Hinanya, bangkai ini menurut kalian. Kalau kita menilai bangkai itu tidak punya harga apa-apa. Sama sekali tidak bernilai kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memandang dunia dan seisinya pun lebih tidak berharga lagi. Nah kalau sudah seperti itu yang difahamkan oleh Nabi Muhammad. Ini surat wa untuk kita, untuk umatnya. Maka kita sekarang sudah tidak punya alasan lagi. Kita tidak punya alasan lagi untuk kemudian ribut-ribut, ya, ya, bertengkar, berselisih, yang ternyata ditarik-tarik-tarik-tarik-tarik-tarik -tarik, -tarik, tarik ujung ujungnya dunia. Ribut karena pembagian warisan, masuk kakak beradik, itu masing-masing buat tembok tinggi, ya walaupun akhirnya sudah dimediasi, tapi ujung-ujungnya begitu, sampai hampir hampir meninggal, hampir mati, sampai hampir meninggal dunia, gak mau ngomong, kakak beradik, kakak kandung, hanya karena dulu ribut, itu yang berhak, yang yang pinggir dalan, dalam, sobo. Mangku dalan itu, yang kakak bilang aku, yang adik bilang saya, karena saya merawat bapak, loh saya yang sulung, itu pesan dari bapak. Nah, tapi mas kapan membiayai bapak, yang merawat bapak ribut, masing-masing merasa berhak. Mediasi turun, ya, entah apapun apa namanya hasilnya, yang jelas sudah ribut. Nah, batas tanah sudah dibuat, yang satu bangun tembok tinggi, yang satu juga nggak mau kalah, buat tembok juga sama. padahal fungsinya apa tembok itu? supaya nggak ketemu. Itu. yang satu udah Pintu rumahnya menghadap ke selatan, yang ini milih menghadapnya ke utara, pilih buat jalan baru. Bendera ketemu. Kakak beradik itu, kandung loh. Hidup bertetangga juga sama seperti itu. Hidup bertetangga juga sama. Urusannya sebenarnya, itu kan urusan dunia. Loh, kalau kalau dunia Seisinya itu lebih rendah. Dibandingkan bangkai kambing tadi lah Kalau cuma urusan tanah Apa tidak lebih rendah lagi Urusan tanah itu seperberapanya dunia Seizinya Seperberapa dunia seizinya Enggak bisa dinilai Hidup bertetangga Juga seperti itu Hidup bertetangga Rumahnya mepet Karena pemukimannya padat Punya profesi berbeda yang satu profesinya ke arah bisnis makanan buat roti donat ada nggak yang buat roti donat di sini? Kalau ada kita ganti contoh yang lain. Penurah tersinggung lo maksudnya ini. Ada nggak Pak Yanto? Iya nggak hadir sekarang lo? Siapa? Yang punya profesi buat roti donat? Tahu nggak? ada mungkin mungkin ada ada nggak ngacung oh ya sudah kita ganti contohnya jangan roti donat nanti tersinggung atau nggak apa apa mas nggak apa apa ya nggak apa apa kan buat roti donat iya kan? pasti bangun malam kan mas iya buat adonan kan ngolah dan segala macam saya gambarkan tadi ini contoh ya contoh aja iya. rumahnya dempet tetangga kita profesinya buat donat nggak apa-apa mas buat donat mau nggak mau kalau malam kan pasti berisik hmm? iya suara apa namanya mixer mixer ludak ludak macam-macam ini rumah dempet nih sementara yang satu tetangganya buruh buruh bangunan malam pengennya tidur ini eh, masya allah kira-kira kalau nggak ngerti agama Konfliknya ini Ikonflik ya, mas-mas. Buat pengibungi aja merebeki tanggane. Lah aku gawe donat e. Buat donat e. Kalau urusan seperti itu kemudian akhirnya membuat hidup bertetangga itu tidak tidak apa namanya? Tidak harmonis. Sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan sekali. Udah, sudah. Terus gimana? Ya cari solusi yang terbaik. Yang penjual donat, ya kalau buat pas mixer segala macam, ya kan? Mungkin posisinya bukan pas di samping tembok rumah tetangganya. Mixernya di ruang tamu, misal. Bukan di dapur, karena dapur kita sama dapur tetangga jejer. Negeri ya, ada mixernya di ruang tamu. Yang buruh tadi, ya kalau tidur tutupin pakai ini nih. Apa namanya? Busa. Kalau kita di pesawat itu kan kadang-kadang dikasih itu ya kan penutup telinga. Wes, ya masing-masing cari apa solusi supaya konflik itu bisa dihindarkan. Ya, konflik itu dihindarkan. Bertengkar padahal satu litig. Jangan ya, satu angkatan nih Pak ini. Satu litig. Kenapa? Karena urusan jabatan. Loh, dia kok cepat sekali jabatannya naik. Aku? Lebih berprestasi dari dia kok begini-begini aja ribut. Ini urusan kursi sekarang rebutan kursi ini. Ya kan? Padahal kursi yang diperbutkan jumlahnya sedikit, yang memperbutkan banyak sekali. Ya. Padahal tinggal pesen Pak Yanto aja dapat kursi nanti. Hmm. Maple maksudnya ini ya kan. Perbutan kursi, pas allah. Sampai saling memfitnah, saling menjatuhkan. Berita bohong, disengaja lagi berita bohong itu dibuat. Tidak usah antar partai Dalam satu partai saja Payungnya sama Rumahnya sama Karena satu partai Persaingannya antara nomor urut satu dengan nomor urut tiga Nomor urut dua dengan nomor urut tujuh Ribut sendiri Nah, ahlu sunnah Ikhwati filah rahimu kumullah Ahlu sunnah Salafiin harus Jauh Dari hal-hal seperti tadi saya ulangi kembali ahlu sunnah harus jauh dari hal-hal seperti tadi untuk dikatakan tidak boleh sama sekali gak mungkin, karena kita manusia biasa selalu salah dan selalu lupa tapi kita berusaha jauh dari hal-hal seperti itu jangan sampai kita kirim WA udah ada centang dua biru tandanya dibaca sehari dua hari nggak dijawab jawab wes ngopo tuh nggak dijawab jawab itu ahlus sunnah nggak level seperti itu ya. janji rapat bersama ada satu yang nggak datang dua mungkin atau tiga dibahas nggak datang kenapa mesti nge-nge nge-nge nge-nge tahu cuma mengira-kira hanya menduga-duga prasangka Ah lu juna nah. level seperti itu. Harusnya ditinggalin. Ya. Janjian kerja bakti gotong royong bareng-bareng, ya -bareng. oh, sesuk Ahad jam itu Misalkan. Setengah walu ono sing teko. Ngene. Jam 8 lagi wong loro. Jam 9 lagi ono wong, wong 10. Kan itu. Pas mau bubar baru ada yang mau datang. Ya. Ya jangan sampai urusan seperti itu terus diangkat ribut. Uh, ahluz zona level yang seperti itu. Enggak level. Kenapa? Karena kita selalu diingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu ya kan? Yang memerintahkan untuk bersaudara, berukhuwah. Iya kan? Suudzon, suudzon prasangka-prasangka buruk harus diminimalkan. Bahkan bila perlu hilang sama sekali. Tidak berbekas. Urusan persaingan bisnis. Ahlu senang mestinya udah gak level lagi. Walaupun itu muncul, tepis. Muncul lagi, buang. Muncul lagi, anggah. Karena saya tak gak akan menyerah. Persaingan bisnis. Sama-sama buka warung makan. Sama-sama jualan jamu sama-sama jualan bumbu sama-sama semacam-macam macam, persaingan saling menjatuhkan sampai harga pun diturunkan drastis sekali rugi pun mau yang penting dapat apa, dapat bonus dihitung-hitung bonusnya itu ya untung juga walaupun harga jualnya sudah di bawah harga terendah yang sudah disepakati dia nggak peduli yang seperti itu sudah harusnya diminimalkan kalau bisa ditinggalkan terlalu mahal kebahagiaan kita untuk kemudian dirusak dengan hal-hal sepele tadi Nabi Muhammad an-nihisolatuan sudah gamblang sekali loh jelas sekali loh menjelaskan menjelaskan itu bahwa dunia itu ternyata sangat tidak berharga sekali nah, Nabi mengatakan dalam kesempatan yang lain, seandainya dunia itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih berharga dari sayap jannah ba'ullah sayap seekor nyamuk Allah tidak akan memberi minum orang kafir tapi ternyata dibandingkan sayap, satu sayap seekor nyamuk Dibandingkan satu sayap seekor nyamuk. Lebih mahal sayap tersebut. Dibandingkan dunia dan isinya. Maka Allah tetap memberi kenikmatan duniawiah kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena dunia ini bagi Allah tidak berharga sama sekali. Nabi Muhammad A.S. pernah mengatakan dalam hadis Al-Mustawrid bin Shaddad. Riwayat Muslim. Nabi Muhammad A.S. menyatakan. Mad dunia illa. kaya ja'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi fal yanthur bima yarji kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dunia ini beserta isinya, kalau ingin diperumpamakan, tidak lebih dari seseorang yang mencelupkan satu jarinya ke dalam lautan lalu dia angkat coba lihat kata Nabi alaihi salatu wasalam yang terisa ini, ini mau jatuh nah, dunia saya isinya cuma segitu padahal akhirat seluas lautan itu dunia saya isinya Apalagi cuma bagian-bagian kecil dari dunia ini Lebih tidak berharga lagi Itu kan sering sekali Nabi Muhammad A.S. mengingatkan Kita tentang Hakikat kehidupan dunia Sangat rendah Sangat kecil nah. Intinya Ikhwati fillah rahimahni wa rahimahumullah Upayakanlah Ilmu yang sudah kita dapatkan Ilmu yang telah, telah diperoleh Selama ini Diwujudkan secara nyata Kita praktekkan Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga harapan yang Kita ingin capai Ahlu sunnah itu bisa menjadi Teladan, contoh iya. Kehidupan di luar sana Adalah kehidupan yang tidak bahagia Kehidupan mereka yang tenggelam dalam arus dunia Adalah kehidupan yang penuh dengan kegalauan kering gersang. Banyak dari mereka yang masih terus ingin mencari pusat ketenangan, sumber kedamaian. Mereka mencari, cari, cari, cari. Saudara-saudara kita, mereka yang sudah mencapai popularitas tertinggi tetap saja merasa kering. Mereka merasakan masih ada satu hal yang belum tercapai padahal popularitasnya tertinggi ya kan? entah dia pejabat entah dia artis dan yang semisalnya orang terkenal secara kekayaan udahlah yang bingung bukan dia yang meng untuk menghitung orang lain yang bingung eh duitnya biror sugeh biror dia sendiri udah nggak peduli saking sugenya punya rumah aja lupa kalau punya rumah di situ ya kan? pak punya rumah di sini lo pak iya sih iya rumahnya sampean, oh punya rumah tuh saya di sini Sakisugi. Saya pernah ketemu orang seperti ini satu kan itu mau pindah ke satu tempat cari-cari rumah diingetkan sama karyawannya Pak bapak itu punya rumah di situ loh di perumahan itu. Masa sih? Iya oh iya ya punya rumah di situ jangan orang ngejak loh itu Bukan ngejak kita loh tapi nyata loh itu ya, kayak udah ngeluh rumah mahal kok nolali ya kan? Tapi itu saya gambarkan sampai seperti itu tetap saja. Kering, dia gersang dia. Punya jabatan tinggi, dihormati. Kemana pun dia pergi, disambut dimuliakan. Anak buahnya banyak sekali. Udah. Tapi dalam sendirinya, iya kan? Dalam sendirinya, di ruang kantornya, bingung dia. Dia engkau. Dia engkau. Dia engkau. Dia engkau. Dia engkau. Dia Di depan anak buahnya wah garam oh, wah. oh ini, ini kalau udah masuk kantor panggil apa anggotanya yang tim kesek yang kedokteran itu ini bede nggak kan, itu ini jantung saya gimana dek ah nu izin kemudahan gini gini gini khawatir ya nggak merasa bahagia kalau udah keluar dari ruangan hehe heh. masuk dalam ruangan petugas kedokteran yang dipanggil ini gimana dek wanjing oh, kemudian ini harus berkesan kok oh, gitu ya. Dia. Aduh gimana ya? Panggil ibu. Kan ibu. Biasa oh, ya, omdalom. Um, Sudah tenang dia. Yang katanya hebat secara fisik, iya kan? Mendalami sekian banyak jenis ilmu bela diri, iya kan? Ustaz, ya hebat gimana-mana? Semua orang merunduk, tunduk, takut. Kenapa us? Kita pendekari para pendekar Bukan cuma pendekar deh Pendekarnya para pendekar Tapi ternyata begitu Tetap saja dia merasa ada yang kosong dalam hidupnya Nah orang yang Mereka para pelaku maksiat Saudara-saudara kita ya Saudara-saudara kita yang maksiat entah itu premanisme Iya kan Entah itu Apa narkoba Minuman keras Judi Pergaulan bebas Jangan dipikir mereka itu hidupnya senang Hura-hura Iya -hura, kan jangan dibayangkan mereka itu tertawa itu betul-betul tulus tertawa itu tertawa sambil menangis itu ketawa hura-hura oh, gitu ya senang-senang wah sorak-sorak di atas panggung gitu ya kan? itu menangis mereka itu nah banyak dari mereka yang berusaha mencari ketenangan kebahagiaan harapannya ahlu sunnah ahlu sunnah itu bisa apa, menjadi tujuan mereka. Ketika ada diantara mereka mengenal komunitas ahli sunnah, kenal dengan salah satu dari komunitas ahli sunnah, dia perhatikan kok masya allah, hidupnya seneng, hidupnya bahagia, singrono sana guyon yang sini ketawa, kan itu. Ketua era tahu kerja, Membangun omah, terus, iya kan. Kapan kerjanya? Tapi yo. Manak terus gitu ya. bahasanya mereka loh mas G, maksudnya mana terus itu apa ya anaknya oke dan itu, jadi kerjopu kan itu, itu itu kan hal-hal yang menarik, hal-hal yang menarik. ketika masuk masuk Allah, wah senang dia, berapa banyak orang yang kemudian mengenal dakwah ahli Sunda, dakwah salaf dengan dengan apa? Daya tarik yang satu ini, satu kenal, lalu diajak ajak teman-temannya ngajuin konawe, guyup uangnya, rukun, kayak pangkatnya kapten itu, kan AKP, tapi dari tukang parkir neneng salabi, iya Pak Bendy, itu AKBP itu letkol, levelnya udah kapolres. Iya kan, ikut nyapu masjid, apa tumun kan nggak ada kan, iya ya, kan ini. itu punya toko bangunan sana sini sana sini, ya tetap bawa nampan, Ayuh, makan. kan, kan itu, itu ustadznya, masya allah, naik kan, sampeyan nggak lama tinggal di situ, nggak niroi ku sateku, lalu kenapa, aduh, kan itu, apa ya? ya bukan karena bajunya yang letek bukan ya <SILENCIO> maksudnya ya ikut bergabung berbaur sama yang lain ya kan itu kalau di kantor jadi pimpinan di sana jadi dosen yang ini apa namanya kepala desa yang sana di dinas ini dinas tapi kalau udah di tempat lain uranu beda nih mas Menar. yo ngobrol ngaruh aku padahal aku yang mengburuh kan, aku yang mengsopir tapi mas kalau oh, guyup seneng banget mas Neonosing loro ada yang sakit dijenguk, ada yang susah dibantu. Kita lama nggak ada dicari, ditelepon yang Dimas, dikaruh ke. Tau dikaruh ke nggak? Hah? Tidak Maksudnya dicari kan itu ya. Kalau kita lama nggak kelihatan dikaruh ke. Iya kan? Istri kita sakit, yo dijenguk bareng-bareng sama istri-istri yang lain. Us kan? oh, pokoknya tentrem nengono mas. Akhirnya mau nih ngajak ngaji. Hooy hooy. Tapi coba sebaliknya. Aduh. Baru pertama ikut ngajinya, kan, mas Loek. Baru nggak pertama ngaji nih. Ada undangan, dauroh. Pamfletnya untuk umum. Sopo saya ngurus untuk umum. Panitia. Iya kan? yang nulis untuk umum siapa? panitia, pamflet itu untuk umum, gratis, ya, untuk umum. ketika yang datang umum malah dipelototin, sopoe. Ya, masuk pakai celana jeans, musbih pula kan? pakai kaos, gambarnya partai, woi to kan? topinya at topi, ko topinya itu topi yang apa kayak pemusik Eginir, nah <SILENCIO> tapi keren dia bawa mobil, bawa mobil, ucut jangan lupa ya, kan? paling orang Melbourne lah, paling orang ya, ikut pengajian, kenapa? Karena dia membaca pamphlet, ini ada pengajian di masjid, rumah sakit Karyadi misalnya, pembahasannya kok menarik sekali tentang zakat misalnya, datang dia. Um, pengumumannya katanya untuk umum. Yang datang orang umum diploton. Sopo kan? Sopo usah bisik-bisik gitulah, disambut dengan baik. Iya kan? Enggak usah diperhatikan cenananya, enggak usah diperhatikan kaosnya yang gambar partai itu. Lah baru pertama kali datang, kemudian ke situ itu serius ingin mengerti tentang zakat. Mestinya dalam SOP itu harus dibuat SOP-nya itu, mestinya mestinya di lokasi-lokasi taklim kita, di pusat-pusat pendidikan kita. Mestinya harus loh ini kalau udah mestinya. Supaya tidak saling jagake, supaya tidak saling apa? Tidak saling jagake opoe? Oh tidak saling oh, masa bik. Hah? Lebih dari mengharapkan menjaga gitu. Tidak saling lepas tangan. Apa kayak gitu? mestinya kalau di tempat-tempat taklim kita, di masjid-masjid yang kita manfaatkan untuk ngaji, di pusat-pusat pendidikan kita atau lingkungan komunitas kita di situ banyak, mestinya ada beberapa dari kita yang memang diminta, dimohon secara khusus menyambut tamu atau orang-orang baru. Mestinya begitu. Kalau tidak ditunjuk, tidak diminta ya. Akhirnya jaga aja, bing diplot atau tiga gini aja. Jangan dikira lu pandangan itu nggak bisa dinilai. Kita aja kalau diperhatikan orang kerasa nggak? Kerasa bahwa ten, mulai ngantuk ini. Tenang, tiga menit lagi ditutup, usah khawatir. Kalau kita diperhatikan orang terasa nggak? Terasa rasa, walaupun kita gini tetap pandangan itu sangat kita rasakan, mereka-mereka saudara-saudara kita yang baru hadir sekali dalam pengajian itu ketika 4-5 dari kita itu memperhatikan sambil, oh, sopuyo aneh dan gitu, mau pakai baju parpol, kaosnya, celana jeans lagi sopuyo, kan? sopuyo, terasa mestinya ada di antara kita menyambut, assalamualaikum pak dan itu banyak sehat pak sehat alhamdulillah ini pengajian rutin pak di sini ya saya kebetulan sebagai salah satu panitia di sini ya, terima kasih atas kehadirannya kami senang dengan kehadiran bapak ya mohon doanya mudah-mudahan pengajian ini terus ay nah, di situ kan baru mengalir pembicaraan ya kan oh ya nanti dia akan tanya ini pengajian apa sih mas yang itu ya pengajiannya pengajian Islam Islami yang kita kaji ya Quran hadis Nabi saw. ya monggo nanti bapak bisa menilai sendiri. saya tidak ingin memberi penilaian subjektif. silahkan. atau bila perlu ada hal-hal yang ditanyakan nanti saya hubungkan sama ustadznya. kan dia senang disambut begitu. senang banget. di situ akhirnya komunikasi terbuka. kemudian yang berikut. nggak usah diomongin pak. yang penting kalau datang ke sini jangan rokok pak. kalau datang ke sini ya jangan pakai baju kaos parpol gitu dong. Jangan masuk celana jean seperti itu Ngaji kok pakai celana jean Jeans ya eh? Enggak kembali lagi dia Enggak kembali lagi dia Kalau Allah kehendaki kebaikan untuknya Dia pasti ngerasa Saya ngerokok saya ngakum Sembunyi kan Banyak kan, mungkin ada diantara antum yang punya pengalaman seperti itu Dulu ngerokok terus Kok sing rokok, kan itu. Nanti dia ini sendiri Apa mengikuti pola pengajian kita sendiri, insyaallah kalau Allah mengandaki kebaikan gitu mau datang pak kok bajunya koko putih besok udah nggak pakai baju khas parpol lagi ya kan terus lama-lama nanya kalau beli celana seperti itu di mana nah yang itu sedikit sedikit sedikit sedikit jangan didiamkan jangan dibiarkan jangan dipelototin termasuk juga di kalangan ummahad ibu-ibu kaum putri sama tolong sampaikan ke istri-istri kita Tolong sampaikan kepada pengurus-pengurus... ...pengajian yang putri... ...Umahat Ahwat, tolong sampaikan. Kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak... Ya kan, ...ikut ngaji... ...masih pakai bengis... Eh, ...masih pakai lipstik, lipstick... Ya kan, ...terus pakaiannya masih... ...warnanya norak, mencorak... Ya kan, ...pakai pink, pakai ungu... ...misalkan orange... kan itu. ...masih pakai parfum... ...dengan keawamannya karena dia baru pertama dia berpikir ini seperti pengajian-pengajian yang lain dia bersolek berhias dandan itu karena punya niatan apa? menghormati majelis taklim kan itu naufubillah jangan sampai ketika ada orang baru seperti itu masuk langsung ada yang nyeletuk mbak gak boleh pakai minyak wangi pezina itu namanya saya cerita ada contohnya saya gak main-main kalau yang ini nih. Ya kan? Saya gak main-main. Serius, ada contohnya seperti itu. Semangat sih boleh. Tapi harus tertata dong. Harus terukur. Ya sakit hati dia. Siapa yang mau dibilang seperti itu? Ya memang benar ada riwayat seperti itu. ya kan? Seorang wanita yang keluar dari rumahnya. Menggunakan minyak wangi. Supaya wanginya itu dicium oleh kaum laki-laki. Berarti dia sudah terjatuh dalam perbuatan zina tapi zina seperti itu. Wah, masuk neraka. Masyaallah. Enggak paham orang itu. Baru pertama kali tiba. Mestinya yang baru-baru itu jangan diplototin. Jangan saling bisik-bisik sapa. Stulisi eh, sapa. Sing ngejak sapa? Sing ngejak pamfletmu. <t> lah <Solomon> yang pamflet dibuat untuk umum ya yeah kan. Pamflet itu tuh dibuat untuk umum. Terus orang datang kok malah Diplototin siapa yang mau plototin itu. Alhamdulillah pamplate pamplate itu dibuat untuk apa sih? Untuk mengundang kaum muslimin muslimat hadir, ya kan? Mestinya ada yang baru datang, langsung tanggap, enggak usah umu aja, enggak, anak malu, anti oh, Apa sih? bosi cuma nyambung masa susah sih. Tanya, assalamualaikum bu, alhamdulillah, kan itu. Sehat sehat, kan itu yang ini kan ada pengajian. Ibu taunya dari mana? Dari pamflet. Oh iya, alhamdulillah. Mari saya perkenalkan dengan teman-teman yang lain. Kan itu. Kita perkenalkan. Tapi sebelumnya, Ibu dari mana? Kan itu. Atau Mbak dari mana? Oh, ini dari sini, ini, ini. oh iya. Ini saya perkenalkan ini Ummu Fulan, ini Ummu Fulanah, kan itu. Terus kita kan ini ini udah akrab. Kan gitu. Jangan sampai ngaji bareng bertahun-tahun setelah lima tahun baru ngerti wala podo-podo SMA CG Semarang nah. udah lama bergaul, adik kelasku tuh ternyata ambien gi. telat mas, oleh kenalan mas telat satu bulan yang lalu seperti itu, dalam satu majelis taklim saya ingatkan yang seperti ini saya ingatkan sebenarnya satu bulan yang lalu, persis lah selesai taklim, menyela, sambil menunggu sholat isya' Saya perkenalkan antara Mbah Sur namanya sudah tua sebelah kanan saya, sama Mas Sani sebelah lagi saya. Mas Sani ini baru 3 bulan 4 bulan ngaji, tapi saya sudah tahu dia tinggalnya di mana kerjanya di mana apa harus tahu dong sesama ahlu sunnah kok tonggo suwe orang ngerti ngisi ini, ngisi inilah kita itu ahlu sunnah satu tubuh satu bangunan satu keluarga harus saling kenal jangan sampai ditanya kenal ngaruh adi tias adi tias yang yang tahu namanya, nama aslinya Asalnya dari mana, nyambung itu nanti Saya kenalkan, Pak Sur Ini namanya Mas Ani Ini jualan tahu di sebelah utara patung Kuda atas. Oh, sampean toh yang jualan tahu Yang sebelahnya barbershop itu Gepa gitu. Terus yang sini juga Sampean toh yang jual bubur ayam yang sering lewat Iya, walah Masya Allah Jadi tiap pagi itu ketemu Yang satu apa namanya yang satu uh, di tempat maksudnya di tempat itu apa? Enggak pindah-pindah kok, ya, Mas. Ajeh nopo? Mak magrok. Magrok ha, sing tak ngingken itu, magrok. Yang jualan tahu itu magrok di pinggir jalan situ, ya kan? Sampingnya barbershop. Jualan tahu, tahu crispy. Yang satu jualan bubur ayam keliling. Ini ketemu terus ninge ini tiap pagi ini wong satu daerah. Masya Allah, Apa harus diingatkan dulu seperti itu. Walah tuh. Berarti kowe to sing duduken tahu di sedake barbershop itu. Iya, Pak. Terus begitu. Oh, berarti anu to. Bapak ini yang jualan bubur ayam. Iya, wis. Terus bilang obrol dulu berdua. Nah, oh, udah berbulan-bulan bareng ngaji. kok. Oh, kan ngisin-isini kayak gitu ya kan. Sampai di lampu merah pada-pada. Jenggoten, kan? Ada, ya? Mantap, boleh bisa apa? Assalamualaikum ya kan. Naik tablik dia ustadz. Kalau tablik ya udah selesai, kan gitu. Tapi yang, eh, ya. mangkat bareng Menjati Sari. Uh, tadi yang kita mau di lampu merah, iya lah. Maksud saya, kalau kita kembali ke tadi pembukaan supaya nyambung ya, supaya nyambung karena kita pengen ini ngomongannya sistematis ya kan, nggak asal tanpa kerangka perbicara nggak yang kalau kita ingat tadi yang pertama tadi kan saya menyampaikan bahwa setelah kita menyadari bahwa ahlu sunnah itu jumlahnya sedikit, ya kan jumlahnya sedikit kita sadar betul yang kita lakukan bukan cuma satu langkah untuk menguat-muatkan hati nyabar-nyabarkan ya sedikit nggak apa-apa para nabi dan rasul pun dulu juga sedikit sabar pokoknya sedikit itu belum tentu salah bahkan dalam banyak ayat Allah sebutkan yang banyak itu yang salah seringnya begitu sabar-sabar, ya, bukan cuma itu tapi harus ada langkah kedua mumpung kita sedikit, harus solid harus kuat betul-betul satu tubuh saling menopang satu dengan lain, sebuah bangunan karena kita sedikit, jangan sampai hal-hal kecil, masalah-masalah sepele, itu untuk kemudian masuk dalam hati, dipikir jero sariawan asam, asam lambungnya kumat ya kan kemudian migren Iya kan enggak bisa tidur kan itu. Akhirnya pindah. Padahal ya? wae pindah nanti ketemu masalah yang sama. Karena kita tidak bisa membawa diri. Itu yang saya maksud dalam kesempatan pagi hari yang cerah ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan memudahkan kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga sebagaimana Allah sudah satukan kita di tempat ini di dunia ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh